hati yang sering kami sebut bagaimana inamannya riya itu masuk ke dalam hati halus berbahaya halus merusak amal segede apapun namanya riya halus masuknya ke dalam hati seseorang sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwa min dabi bin namlatis sada ala sahratis sadma bilailatis zalma digambarkan bahwasanya ini gambaran tentang riya yang halus dan membahayakan itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam tadi. Nah halus sekali. Rasulullah menggambarkan bukan semut tapi langkah. Langkah kaki orang agak gede, langkah kaki semut, sebetulnya harus hitam lah. Di atas batu hitam di kegelapan malam, lihat halus ini yang di, oleh Imam Ibn Atta Ila itu, yang yang yang oleh itu, itu halus tuh. Begitu halusnya yang namanya namanya Maka tidak boleh ada orang orang, merasa merasa aman dari Dan Dan para oleh orang, gerajat, wilayah sekalipun, dia akan takut takut dengan yang namanya Dan bagi mereka rasa takut itu dijadikan sebagai ajang atau ഹലു ഹാൻ തീലിയ സുഭാഗി പാളി Jadi di saat mereka bertarung dengan yang namanya riak, itu pahala di atas pahala jihadun nafz. Tidak ada orang yang merasa dirinya sudah tidak ada riak. Tidak ada perjuangan. Jadi terus berusaha. Aku hari ini telah bersedekah seratus ribu. Kayaknya ada ngintik. Banduk kacau ini bisa hangus pahalaku. Kalau begitu aku akan sedekah di tempat ini. Sudah begitu merasa lagi terus. Dilawan terus. Jadi nanti ada perjuangan bagaimana seseorang itu melawan riak yang ada di dalam hatinya. ശ്രീ halus, ഹലു yang lembut